Mitra bisnis, untuk mengerem pertumbuhan kredit kendaraan dan KPR yang dinilai sudah terlampau tinggi, Bank Indonesia menetapkan aturan baru down payment kredit motor minimum 25%, mobil 30%, dan mobil untuk keperluan usaha 20%. Down payment untuk KPR juga diperketat menjadi minimum 30% dari harga rumah. Pengusaha yang terkena dampak peraturan ini mengeluh, usahanya akan mengalami penurunan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio m a h a r s o Pak Setio, apa komentar Anda? Ada dua sisi. Satu di sisi konsumen, dia tentunya akan melihat atau menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Nah, dalam arti menambah wang muka. Tapi di l a i n i y a bahwa pihak perbankan p o m e r i k t a h b e r s u mesti akan menilai. Kemampuan l a n g s u n dari calon konsumen belum tentu di i n t i t u t sehingga 2% a r i risoles, 40% sejauh 50%. Kartunya bahwa konsumen masih akan nambah lagi, kan? Ini terjadi di s t i t u nanti sih, siapa ngembang karena s a a akan mengangsur ruang mukanya lebih panjang lagi, sehingga k a n terjadi pelambatan pembangunan dan sebagainya. Kalau menurut prediksi Bapak, seberapa besar dampak dari kebijakan ini bagi industri? Saya belum bisa melihat karena ini masih Juli ya. Terus ini kan berlaku s e Indonesia. Padahal itu kalau di Jakarta kan di atas 470 jarang, sudah menengah ke atas itu. Jadi biasanya di kelas menengah ke atas itu pembeliannya bisa k a s bertahap. Mungkin untuk KPR dia sedikit nggak sampai 50 persen. Harganya udah di atas 250 juta. Lalu kalau menurut bapak sebenarnya berapa nilai persen yang ideal untuk pengaturan KPR kita? Kalau saya s e s u a dengan daya angsur konsumen saja. カンパタパンのマネラエ。カンパンガンポニア、カマンディリアン、ポニアタアティアティアン。 Terus kemudian kemandirian. Biar bank yang m e n e n t u k a n aturannya bank sama bank Indonesia. Bank Indonesia jangan mencampuri intervensi kebijakan bank. Nanti jangan sampai ini konsumen sudah nopeng t i 3 a persen, ternyata sudah bisa dapat rumah. Nah, begitu. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio m a h a r s o Saya Wendy Lim.